Nela Karisma, oh yeah, kita regian bareng caro, tang, tang tang tang, yang di jauh jauh di belakang sana kita lambaikan tangan bareng. arga Eh tang tang ya Berjalan jalan berjalan jalan tapu tersip Terima kasih. Dekade caro ya